Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minannasi mayyashtari lahaul haditsud dilla an sabillillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, kata ulama tafsir kerana syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Ibn Mas'ud pernah r.a. ditanya tentang lahu al-hadith perkataan yang sia-sia maka beliau mengatakan demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia, ia adalah nyanyian ia mengulanginya sebanyak tiga kali mungkin ada di antara kita mengatakan saya punya masalah kecil Ustaz saya hanya masih belum bisa tinggalkan nyanyian laguan, musik gitu kan? saudaraku saya jawab ini bukan masalah kecil ini masalah besar karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah anak-anak ya. pa, panah beracunnya syaitan gak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran mustahil. mustahil antum jangan mimpi mau rajin baca Quran pagi hafal Quran kalau masih dengar musik jangan, tutup udah dan tutup ini ditutup ya ditutup itu kata berhenti udah gak ada lagi sudah, hapus memang jangan saya bilang ingat waktu itu hari kalau misalnya tembok rumah kita jebol, jangan masuk angin jangan cuma pakai selimut. Bisa terbuka selimutnya. Gitu Memang tutup tembok itu. Tutup udah enggak usah sudah selesai. Saya enggak mau lagi. Baru bisa baru aman tuh, gitu kan. Baru aman. Dan ibadah itu teman-teman sekalian makin dijaga, makin kental, maka makin kuat dia. Kata ulama dikasih dikasih gambaran orang kalau baru ibadah, ibaratnya imannya itu seperti kayu-kayu, tembok kayu dan setan-setan ini ular. Dia masih bisa mematok kalau masih kayu. Kalau dia patok-patok patok-patok lama-lama jebol tembok kayu itu. Tapi kalau kita mulai beribadah lebih kuat, maka diganti dengan batu bata dan semen. Mulai kesusahan dia untuk mematoknya, gitu kan? Dan kalau kita tetap komitmen ibadah, dia akan berubah seperti baja yang akhirnya merontokkan gigi ular-ular itu. Enggak bisa lah. Orang kalau sudah sangat luar biasa jaga ibadahnya, syaitan udah gak dapat celah untuk menggodanya. Udah gak bisa. Udah gak bisa. Begitulah keadaan para sahabat. Apapun yang mereka mau kerjakan, mereka kerjakan. Selama baik di mata Allah. Udah. Sampai mati, sampai terbunuh syahid pun, mereka komitmen untuk menjaga itu.